Hanya dia yang ada di antara jantung hati tempat bermanja tempatnya rindu tempat curah hati yang damai Anegaviosin Barang ada fare Koolooi. Taalmolen en